Buya yang saya hormati Saya bertanya di luar tema uh, Ini masalah produk-produk Yahudi Produk-produk Yahudi Alhamdulillah saya uh, Pedagang di sebuah kantin SD Dan saya uh, sudah sedikit-sedikit Mengurangi produk-produk yang dari uh, Produk Yahudi uh, Di sini saya menghadapi uh, Dua pertanyaan yang Uh, mungkin satu dari anak-anak dan uh, satu lagi dari ibu-ibu atau orang dewasa. Ini apakah sama jawaban yang uh, saya jelaskan pada ibu-ibu seperti uh, seperti juga kepada anak-anak? Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya, jadi produk-produk di luar Islam, yang kita perlu tanamkan saat ini adalah bagaimana kerinduan dan kecintaan kita kepada kaum muslimin. Kita ingin membangun iman kita sebelum bisnis kita. Layu minu ahad hukum hatayu hibali akhih ma yuhibulinafsi. Kita harus cinta dengan saudara kita. Mohon maaf jika urusannya adalah misalnya air yang tetangga saya buat kemudian orang musuyes Islam membuat kita pilih mana? Pilih air saudara kita. Kita harus kita sebenarnya kita ingin membangun kepekaan dalam sisi ini. toko-toko saat ini tersebar di sana-sini, itu indikasi kan sudah jelas pada beberapa waktu yang lalu, terungkap bahwasanya toko itu adalah jaringan, biarpun sekarang yang memegang adalah orang kita, tapi kesananya itu adalah miliknya orang musuhi Islam. Kita harus punya cemburu. Dan kalau tidak kita mulai dari diri kita, nanti repot. Sehingga kita harus tidak mau memakan makanan yang dibuat oleh orang musuhi kita, membeli, tidak mau, tidak mulai dari kita. Dan Anda jangan mengentengkan hal yang demikian ini. Karena kalau Anda diam-diam membeli, kalau Anda dengan susah payah memerangi hewan nafsu tadi babnya. Saya berjanji bahwa hari ini saya tidak akan masuk toko-toko yang ditingin indikasi kesananya dalam milenya. Betul, semalam itu saya pengin beli sesuatu. Itu repotnya luar biasa. Mulai dari ke Balbakan sana-sana sampai ini enggak dapat. Enggak dapat sampai di sini. Setiap toko gak ada, toko gak ada, toko gak ada Yang ada hanya toko-toko yang mereka itu sambungnya adalah Kemada miliknya orang-orang yang memusuhi kita ini Jadi sebetulnya yang perlu dibangun adalah kecemburuan kita itu dulu bahwasanya diajari anak-anak kita Anakku lebih baik membeli produknya tetangga kita Saudara kita yang seagama Karena itu puah pahalanya berlipat ganda Daripada kita harus membeli produknya orang lain Ternyata hasilnya diam-diam untuk memerangi kita cuman kadang-kadang ini godaan ada yang berkata bahkan mungkin seorang ustad kalau kita boycott itu semua nanti yang kerjakan orang kita heh kita itu di saat kita ingin membeli produk saudara kita itu maksudnya enggak, agar perusahaan saudara kita bangkit nanti yang kerja itu akan pindah kalau tidak bagaimana terus lamanya ini jangan dianggap sepele ya. Urusan air, minum kemasan, susu. Sesuatu yang saudara kita juga membuat hendaknya ada kecemburuan. Milik tetangga, biarpun anda musuhan sama tetangga. Itu tetangga saudara seagama. Kalau anda beli kepada dia, tambah gede pahalanya. Kadang kita dengan sesama orang Islam itu, Masya Allah, tidak sabaran. Sampai ada tadi ada cerita, ada seorang Muslim, dan ngelihat sendiri dia seorang muslim jadi kuli di tempatnya orang yang bukan muslim. Padahal manggilnya bosnya itu dengan panggilan macam-macam, binatang ini. Tapi dia bertahan di situ. Coba ini kuli kerja tempatnya orang Islam diomongin kasar sedikit saja lari dia. Right? Dia lebih sabar dengan musuh. Nauzubillah. Ini ada ngelihat, dia kuli ngangkat dibilang nama binatang tersebut, "Hei, ini." Enggak pernah kalau marah tuh menyaci maki tapi bertahan di situ dengan bos yang tidak sujud. Coba lihat. Tapi kalau dengan bos yang sama muslim lihat, dimarahi sedikit saja langsung lari, padahal gajinya juga sama. Karena sudah ada kemunafikan di dalam hati kita ini. Maka waspada jangan-jangan Anda termasuk munafik. Wong tetangga Anda jual air, kenapa Anda beli airnya orang lain? Tetangga ada jual susu, kenapa Anda beli susunya orang lain? Dan ini masalah kepekaan. Kalau sudah kepekaan tidak ada, Anda tidak akan sadar semuanya ini. Belum lagi nanti program-program. Mereka juga punya program dengan bisnis mereka. Untuk apa itu nanti? Programnya adalah bagaimana untuk menghancurkan ekonomi umat Islam ini. Kalau seandainya umat Islam sepakat semuanya, tidak akan beli produk kecuali milik saudaranya, beres semuanya. Dan kalau Islam jaya, orang di luar Islam akan tertolong. Tidak akan terhinakan. Cuma permasalahan tidak ada kecemburuan di kita. Ya itu yang perlu ditanamkan di anak-anak anda. Niat agar kita senang dengan produk saudara kita. Lebih mahal sedikit, ma. Berapa hasil lebih mahalnya? Tempat orang lain 4 ribu produk orang lain 4000. Produk saudara kita 4200. Eh 200 sedekah. Masa dengan saudaranya seagama pelit yang setengah mati ini mau model apa ini ayo? Karena kita kurang cemburu dan ini harus disuarakan. Kalau seandainya mendengar hanya orang yang di majelis ini saja bagi kami sudah sudah selamat, sudah beruntung. Tapi yang menjadi masalah adalah sudah dengar tapi enggak bolong-bolong kupingnya. Ini problem besar. Anda mulai dari rumah Anda sendiri. Anda tidak boleh membeli air kemasan kecuali air kemasan yang milik saudara Anda yang tahu dia adalah ahli sujud, yang kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susu, semua produk-produk. Dan memang selama ini kita kerepotan, kita membuat ABMAT ingin membuat produk yang yang yang milik saudara-saudara. Itu memang repot. Tapi kita harus. Ingin-inginlah wong saya ini adalah orang yang punya banyak duit, enggak pernah bantu saudaranya paling ndaklah saya beli produk saudara saya. Ya, saya ikut-ikut bantu. Saya tidak pernah bagi-bagi duit. Pernah dengar buah Yahya bagi-bagi duit? Tidak kan? Tidak pernah. Tidak punya duit sebabnya. Cuma paling tidak lah. Saya kalau beli di produk saudara saya, ada iman di dalam hati saya. Dan saya katakan kalau sampai saya dengan sukarela membeli produk yang diindikasi ini adalah Yahudi yang memusuhi kita, munafik hati saya. Minumnya pun kita harus merasa enggak enak ini. Itulah. Membangun iman itu seperti itu. Jangan cuek bebek. Ini problem kita itu adalah enggak enggak peduli. Ini permasalahan besar. Sehingga umat Islam tidak terbangun. Karena secara otomatis. Kalau kita membeli produk saudara kita, dia akan maju juga. Dan kalau maju, dia orang. Saudara kita mau tidak mau ya, kita memajukan saudara kita, biarpun tidak secara langsung. Jadi niatnya adalah, untuk bangun cinta dengan saudara kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah, untuk tadi, memerangi hewan nafsu tadi. Ini kadang-kadang apa? Tidak tahu lidah kita, ada, sudah model-model lidah kafir ini. Kalau tak produk mereka tak bisa itu, hmm, tak bisa. Anak kita pun susunya pun tak bisa susu lokal. Hi, wah ini sudah biasa. Padahal namanya lidahnya anak itu apa ah, saja suka kok. Sampai roti itu sebenarnya karena kebiasaan dicekoi. Roti, roti yang selama ini masuk akhirnya bangkrut itu lihat. Itu kan, Enaknya di mana? Masih enak bikinan orang Pleret itu kok. Cuma karena sudah dicekoi setiap hari begitu. Hmm. Karena makanan itu juga kebiasaan lidah antara kota dengan kota, suku dengan suku dan yang berbeda. Orang Hadramut, orang Yaman tuh kalau suruh makan rujak ulek kayaknya harus mikir panjang dia. Ini kan kebiasaan, tapi kalau saya rujak ulek seneng. Kalau lihat mukanya Bapak modelnya rujak ulek paling jeleknya makanan kan rujak ulek. Tapi kenyataannya saya suka. Mungkin di Perancis sana orang Muslim Perancis makan nasi angkat kasih Coklat di atasnya leleh begitu. Ah, gimana cara makannya? Tapi memang kebiasaan mereka begitu. Jadi enak tidak enak itu karena lidah kita tuh biasa. Ya enggak, karena lidah biasa. Kita belum tentu gampang memakan makanan orang kebiasaan orang Padang atau orang mana. Jadi karena kebiasaan. Kalau orang Pontianak sama Palembang itu makan tempoyak itu duren dicampur gula, itu biasa. Coba orang Jawa, ekor eh, duren dicampur sambel. Durian kok sama sambel, coba masih bingung. Tapi orang sana biasa dan enak bagi mereka. Tapi saya belum bisa makan. Biarpun saya berlatih, tapi kan ini jadi masalah enak tidak enak hanya kebiasaan lidahmu saja. Ini jadi mohon ini kami himbo agar anda punya kecemburuan. Jadi kalau anda itu cerdas, jadi anda melakukan sesuatu pahalanya double tuh gimana? Menolong produk saudara kita dapat air, dapat pahala nolong saudara kita ada biarlah pahala pahalaan dobel bukan sekedar saya dapat air makanya kita juga upayakan kepada kawan-kawan coba nanti kalau seandainya ada produk-produk bisnis pondok pesantren jangan ragu jangan dikamuflase sebutkan yang belanja di sini dapat nilai dakwah sebab keuntungannya untuk pondok untuk dakwah biar orang itu belanja itu sadar biar dobel niatnya nanti jadi kalau belanja ke sini bukan sekedar belanja produk saudara kita pertama belanja Anda dapat, yang kedua produk saudara, yang ketiga untungnya adalah untuk pondok misalnya. Tulis yang gede. Karena kita perlu bangun kesadaran itu penting. Sehingga rindu, eh, oh. sehingga apa kalau sudah ada nilai dakwah, enggak penting lebih mahal sedikit. Dan memang untuk dakwah. Jadi ini jadi membangun kesadaran itu penting. Jadi orang rindu melakukan kebaikan, itu yang kita inginkan. Jadi sampaikan kepada anak-anak seperti itu, jadi tujuannya banyak anak ya. Jadi diam-diam putra anda, putra kita semuanya punya kesadaran untuk nolong orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. <tuh> ada pun yang anda sampaikan, <tuh> memberikan penjelasan boleh-boleh saja semacam itu. Akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kecemburuan di hati anak itu, agar dia itu kalau membeli sesuatu itu ada jangkauan, ada ada ada ada yang difahami lebih jauh dari itu. Bukan sekedar saya beli. Akan tapi coba nak. Kalau kamu beli air, air milik siapa? Miliknya itu tetangga Muslim atau tidak? Muslim ada untung tidak? Ada umi baik. Berarti kalau kamu beli ke sini, keuntungannya untuk siapa? Untuk saudara. Berarti kamu nolong saudaramu. Ayo dapat pahala tidak? Pahala mi. Yang satu ini musuhmu. Musuh. Kalau keuntungan nanti dikirim ke Israel buat membantai orang Palestina. kamu dosa tidak? Pasti ngerti ya dosa. Faham? cuman permasalahan sekarang tidak peka mungkin sebuah pondok pesantren sudah enggak peka dengan ada sebagian pondok, itu enggak peka dengan yang demikian itu hanya kita ingin melatih dengan diri anda, tidak usah mengerti tidak peka, tidak salah kan, namanya belum mengerti cuman kita mulai dari ini mulai dari dari sederhana saja deh, kalau mau jihad, jangan ngomong gede-gede saya ingin pergi ke Palestina eh, ntar dulu deh orang nahan air, beli air lokal saja, susah mau ke Palestina, mau minum apa nanti di sana, eh? kita ingin sederhana saja tak usah gaya nyotok gede Allah Wakbarnya lantang. Eh produknya produk Yahudi ini bagaimana ini? Ini mau apa? Ini jadi dari sinilah kita membangun kesadaran diri pribadi kita untuk mulia dari batin kita yang rindu dan cinta kepada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat.